Baik, kita akan melihat masing-masing contoh ya dari huruf-huruf j yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama min artinya dari. Ya coba kita lihat, misalnya di sini kita buatkan contoh sederhana. Khara jidu minal manzili. Ya di sini aku keluar dari rumah. Nah di sana ada huruf jer min. Nah, kemudian diikuti sebuah kata adalah al-manzil al ya al-manzil. Nah, al dia itu terletak setelah huruf jar maka dia majrur ya. Ciri uh, ciri-cirinya adalah dengan kasrah ya karena dia termasuk isim mufrad. Iya. Baik. Al-manzil ya dia dibauli oleh huruf jar maka dia majrur ya ciri jernya adalah dengan kasrah. Kemudian contoh yang lain ya dari contoh min ini Hadihi sadaqatu min al-muhsinina. Sadaqah ini dari orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin. Ya, Al-muhsinin, dia adalah isim yang terletak setelah huruf jermin. Maka dia majrur. Akan tetapi, ya, dia ini kita perhatikan. Al-muhsinin, dia adalah bentuk jamak. Ciri jernya adalah dengan ya. Ya kan? Al-muhsinin. Nah, dia ini isim, isim majrur. Silernya adalah dengan ya, ya karena memang eh, dia adalah termasuk isim jamak yang dia majrur karena sekali lagi kemasukan dengan huruf jir. Kalau dalam contoh ini huruf jir yang kita gunakan adalah min. Baik kemudian eh, huruf jir yang kedua adalah ila artinya ke, artinya apa ke. Contohnya misalnya saat habu ilal masjid. Nah, Di sini al masjid dia adalah isim yang terletak setelah huruf jir ilah maka dia majulur ciri jirnya adalah dengan katroh ya al masjid ya ada ilah kemudian ada kata setelahnya al masjid maka dia majulur ciri jirnya adalah dengan katroh ya aku akan pergi ke masjid Nah, ini adalah contoh huruf jir yang kedua baik kemudian huruf jir yang ketiga an ya an misalnya apa? Hadis ini ya. Hadis ini riwayah an Aisyah, ya. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, ya. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, ya. Kita perhatikan di sini kita menggunakan huruf jar an, ya. Kita menggunakan apa tadi? Huruf jar an. Nah, ada kata setelahnya Yaitu Aisyah. Ya, Aisyah. Aisyah ini dia majur. Nah, jangan salah ya. Aisyah dia itu majur. Akan tetapi ciri cernya adalah dengan fathah. Karena apa? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, dia itu termasuk al ismul ladilay yang sorip. Ya, termasuk al ismul ladilay yang sorip. Ya, secara khusus dia adalah nama perempuan. Ya Ciri jernya adalah dengan fathah Dalam hal ini Aisyah Maka dia Aisyatah ya. Maka dia Aisyatah ya. Dia isim Majlul ya, Jangan keliru ya Misalnya Maryam Maka menjadi bukan Maryami Tapi menjadi apa? Maryamah ya, Demikian Baik kemudian huruf jernya yang selanjutnya adalah Ala ya. Ala Di atas Contohnya misalnya al-kitabu ala al-maktabi ya buku itu berada di atas meja al-maktab dia majrur ya dijerkan karena didauli oleh huruf jar ala dan ciri jarnya adalah dengan fathah kami kira dapat dipahami kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah fi artinya adalah di dalam contohnya misalnya kita buatkan contoh Nahnu natlubul ilma fil masjid. Kami menuntut ilmu di dalam masjid. Di sini al masjid dia didauli oleh huruf jar fi, maka dia majrur ciri jarnya adalah ya dengan kasrah. Iya. Baik. Kemudian e, kita lihat e, ada huruf jar yang selanjutnya yaitu ruba, ya. Ruba artinya betapa banyak atau betapa sedikit nanti tergantung konteks kalimatnya ya tergantung konteks dari kalimatnya misalnya ruba amalin salihin tuazdimu hanniatu ya uh, di sini ada ruba ya huruf j uh, kata setelahnya adalah amalin ya dia majelis karena kemasukan dengan huruf j ruba artinya betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar ya besar ama besar nilainya disebabkan oleh niat ya disebabkan oleh niat ya rubba amalin shalihin tu'azzimuhu an-niyyatu ya amalin di sini majrur karena ditawlui oleh huruf jar yaitu rubba kemudian huruf jar yang selanjutnya ya yaitu kat nah, dalam uh, hal ini adalah bi ya misalnya Ha? Katab tu ad-darsa bil-qalami ha? Katab tu ya, ad-darsa bil-qalami ya? Aku menulis pelajaran dengan pena Bil-qalami ya? Al-qalam dia majlur Karena kemasukan huruf jar bi ya? Al-qalam ya? Sehingga kita baca al-qalami Dengan ciri ya, jernya Yaitu dengan fathah Ciri ya? majlurnya dengan apa? Fathah Kemudian Uh, huruf j yang selanjutnya adalah k ya seperti artinya adalah seperti misalnya umaru kal asadi ya umaru kal asadi ya umar seperti singa ya umar seperti singa ya al asad dia kemasukan huruf j k ya, maka dia majrur ciri majrurnya dengan apa dengan kafrah karena termasuk isim apa isim mufat Baik, kemudian huruf jer yang selanjutnya adalah alam, artinya li, ya, milik, ya itu yang kita maksud adalah li, artinya adalah milik Misalnya, Hazal Kitabu li Muhammadin, kitab ini miliknya si Muhammad, maka Muhammad dia menjur, ya karena didaului dengan huruf jer li, ya seperti itu Baik Kemudian hatta, hatta artinya sampai, ya. Contohnya misalnya akal tuh hatta maka ya. Akal tuh hatta maka Aku makan ikan sampai kepalanya, ya. Sampai kepalanya dimakan, ya. Ini kita lihat, ya. Roksi, ya. Dia majur, ya. Majur dengan ciri cirinya dengan kasrah, ya karena dia apa karena dia diajului oleh huruf jar yaitu hatta baik kemudian waul qasam wa ya waul qasam wa yaitu wallahi kana muslimun demi Allah aku adalah seorang muslim ya la rabbil jalalah Allah dia majrur ya Dicirikan dengan kasrah karena didahului dengan wawul qasam. Wa, wawmohi ana muslimun. Baik huruf jari yang selanjutnya, yang nomor dua belas. Ya, yang nomor dua belas. Yaitu ta'ul qasam, ta. Misalnya, ta'ul ana muslimun. Demi Allah, aku adalah seorang muslim. Ya, sama. Rabdul zalala Allah, dia majrur. Ya, karena didahului dengan huruf qasam, ta. Baik, selanjutnya ya, kita gabung ya. Contoh dari huruf jar yang ke-13 dan ke-14 yaitu mud dan mundu. Ya, artinya sejak sama ya, artinya sejak. Ya, kita buatkan contoh marai tuhu mundul usbu'i al-madi. Ya, di sini ya, al-usbu' dia majrur ya. Nah, ditandai dengan kasrah karena dia didalui oleh huruf cer mundu di sini ya kalau dalam contoh ini adalah mundu. Baik, kemudian uh, huruf cer yang selanjutnya kita gabung juga yaitu yang nomor 15, 16 dan 17 yaitu Khala, ada dan haja. Ya, selain artinya adalah selain atau kecuali. Ya. Uh, contohnya misalnya Raja'a at-tullabu khala muhammadin Para mahasiswa telah pulang Kecuali Muhammad ya. Raja'a at-tullabu khala muhammadin Khala dia adalah huruf jer Maka kata setelahnya dia majur ya. Demikian pula Misalnya kita ganti dengan ada Dan kita ganti dengan hasya Sama saja item yang setelahnya dia majur karena masing-masing uh, tadi merupakan huruf-huruf ger. -huruf Baik, uh, itu adalah masing-masing uh, dari huruf ger beserta uh, contoh-contohnya. Kami kira dapat dipahami oleh segenap ikhwas sekalian.